yang tadi sudah ada di list, lagunya request dari Panitia. Sekarang saya turutin bersama Nyuh Pandawa. Lagunya cukup slow. Yeah. Terima kasih. terima kasih yang amat luar biasa pada Lala Widi.